Polsek Merdu Pidijaya, Pijai, Minggu 30 Juli 2023 sore menemukan Azhari, 43 tahun, seorang aparatur sipil negara meninggal dunia di dalam gubuk di Gampung Kuta Tering, Merdu. Belakangan diketahui Azhari merupakan ASN dengan identitas kartu penduduk asal Gampung Pulau Tengoh, Kuta Makmur Nagan Raya yang hidup sendirian atau sebatang Kara. Kapolres Pijaya KBP Dodon Pri Bambodo SH SIK MSI melalui Kapolsek Merdu Ibtu T. Ansari SH kepada Serambi mengatakan dari hasil laporan warga almarhum Azari siang harinya beraktivitas sebagaimana biasa. Dijelaskan Kapolsek Merdu Ibtu T. Ansari SH bahwa kronologi saat ditemukan pihak keluarga pagi harinya di Gampung Kuta Tering Merdu ketika dibangunkan untuk sarapan pagi di mana rumah almarhum Peninggalan orang tuanya dengan kediaman kerabat keluarganya hanya terpaut 3 meter Saat itu almarhum sendirian di rumah dengan kondisi kediaman menyerupai gubuk Dari keterangan pihak keluarga beberapa hari sebelumnya bahwa selama ini Azari didera penyakit sesak napas atau asma serta asam lambung Kapal saik Merdu menambahkan keluarga juga menolak untuk diotopsi dan menyelesaikan fardu kipaya termasuk pemakaman di kuburan umum kampung Kutatring Merdu Seorang karyawan BKS Nsem Sawita di Birembayan Aceh Timur kemarin dilaporkan Sudah satu di antara tiga komplotan pelaku pencurian sepeda motor di Aceh Barat Terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh pihak Polres tempat dengan terukur Ketika dilakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang hendak menarikan diri Sementara tersangka dalam kasus pencurian sepeda motor antar kabupaten ini Ada tiga orang pelaku yakni satu di antaranya penadah yang menampung barang curian Ketiga tersangka dan barang bukti kini telah diamankan di Polres Aceh Barat. Sementara tiga orang tersangka dalam komplotan pencurian tersebut masing-masing BA, 37 tahun, warga Ujung Baru, Johan Pahlawan Aceh Barat. ABD, 45 tahun, warga Betung Pocut dan HS, 43 tahun, warga Desa Bari di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana kepada wartawan kemarin mengatakan tim dari unit resmob Satreskrim Polres Aceh Barat mengamankan empat unit sepeda motor. Ia menambahkan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan pelaku berinisial ABD 45 tahun warga Gampung, Betung, Pocut, Kecamatan Sakti Kabupaten PD Hal tersebut berdasarkan laporan polisi di mana tempat kejadian perkara curanmor terjadi di Jalan Sudirman, Pasar Aceh, Kecamatan Cuhan Pahlawan. Dikatakan Kapolres terkait hal ini pada Minggu 23 Juli sore, unit resmob yang di-backup unit Jatan Ras saat reskrim Polres Banda Aceh melakukan pengejaran dan penangkapan tersangka BA yang merupakan warga ujung baru Cuhan Pahlawan Aceh Barat dan di disanalah tersangka BA terkena timah panas. Darulun satu unit ambulan milik PSC Kabupaten Aceh Jaya diamankan pihak kepolisian setempat. Mobil tersebut diamankan lantaran diduga menjadi alat transportasi dalam melakukan kejahatan pencurian mesin bot di kawasan ekosata Manggrup Aceh Jaya. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Rosniar yang dihubungi menyebutkan jika dirinya telah mengetahui adanya unit ambulan yang diamankan pihak kepolisian. Menurut keterangannya yang disampaikan kepada Serambi saat kejadian ambulan ini dikendarai tiga orang terduga pelaku di mana salah satu pelaku merupakan petugas PSC. Rosniar menjelaskan dari informasi yang diterima pada saat malam kejadian pelaku dengan inisial BT sedang piket di markas PSC. BT menggunakan mobil ini saat piket di mana semua kunci mobil PSC ada di markas karena itu mobil emergency Namun Rosiniar sendiri mengaku tidak mengetahui secara rinci kronologis kejadian hingga menyebabkan satu unit mobil PSC diamankan di Polres Aceh Jaya. Garlun rekanan segmen proyek multi-years berjanji akan turun ke lapangan mengecek kondisi badan jalan di desa tepin kecamatan perlak barat Aceh Timur yang turun atau amblas dari posisi semula. Untuk diketahui bahwa ruas jalan ini menghubungkan Aceh Timur hingga perbatasan Gayuluus yang dibangun melalui skema proyek multi-years melalui tiga segmen rekanan pelaksana. Pengawas Dinas PWPR ACI menegaskan jalan ini tetap akan diperbaiki karena masih dalam masa pemeliharaan hingga 2024. Dikatakan perbaikan terkendala karena di sisi kanan jalan jika arah perlak terdapat PDAM di bahu jalan. Setelah selesai diaspal, akhir 2022 lalu sudah dua kali badan jalan tersebut diperbaiki karena turun atau amblas. Ia mengatakan nanti akan dicek ulang oleh herkanan dan melakukan investigasi penyebab terjadinya penurunan. Untuk diketahui badan jalan penghubung Kabupaten Aceh Timur dan Gayo tepatnya di Desa Tempin Perla Aceh Barat Aceh Timur kembali turun atau amblas dari posisi semula. Kondisi ini menghambat arus selalu lintas. Pasalnya setiap pengendara arus hati-hati melintas di lokasi tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah lun 172 desa di Aceh Jaya direncanakan melakukan studi banding ke desa Ponggok dan desa Sri Mulyo, Yogyakarta pada Agustus 2023 mendatang. Setiap desa yang akan berangkat harus mengalokasikan anggaran 15 juta pada APBG 2023. Hal ini dibenarkan Ketua Abdesi Kabupaten Aceh Jaya, T. Ali Munir kemarin, yang menambahkan kegiatan studi banding diperuntukkan bagi desa yang ingin. Dalam kesempatan ini dirinya menambahkan jika yang sudah melakukan konfirmasi ikut serta dalam kegiatan meliputi desa di Kecamatan Pasiraya, Krusabi, Sampoinit, Darul Hikmah, Indrajaya, dan Aceh Jaya. Namun dirinya juga menyebut jika dari informasi yang diterima seluruh desa di Aceh Jaya akan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Darulun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memaparkan sejumlah daerah yang mengalami musim kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan sejumlah daerah diprediksi akan mengalami curah hujan sangat rendah seperti sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara. Bahkan kini di Bali, NTB, dan NTT sudah masuk dalam krisis. Dalam catatan pihaknya hal ini karena sudah 60 hari tidak turun hujan. BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Ia mengatakan musim kemarau ekstrim ini yang dipicu oleh fenomena El Nino. Sejarah mencatat bahwa intensitas El Nino pernah kuat pada tahun 2015 dan lemah pada tahun 2019. Adapun El Nino akan mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Zidarlun bom bunuh diri di sebuah pertemuan politik Partai Islam terkemuka di barat laut Pakistan menewaskan sedikitnya 44 orang pada minggu 30 Juli 2023. Ledakan yang menargetkan Partai Jamiat Ulema E-Islam F-Juif juga melukai 100 lainnya. Partai Jamiat Ulema E-Islam F-Juif merupakan mitra koalisi pemerintah yang dipimpin seorang ulama berpengaruh. Ledakan terjadi ketika ratusan pendukung berkumpul di bawah kanopi di kota Kar dekat perbatasan Afghanistan. Warga dibuat bingung dengan temuan daging, anggota tubuh dan bagian tubuh manusia tersebar di seluruh area di samping tubuh yang tidak bernyawa. Kepada AIP melalui telepon, Sabih Ullah, seorang pendukung partai berusia 24 tahun yang lengannya patah akibat ledakan, mengatakan tingkat cederanya mengerikan. Ia menemukan dirinya terbaring di samping seseorang yang telah kehilangan anggota tubuh. Udara dipenuhi dengan bau daging manusia Menteri Kesehatan Provinsi Kiber Kiberpaktunawa Rias Anwar mengatakan jumlah korban terus meningkat Ia mengatakan kepada AIP pada minggu malam bahwa 44 orang telah dipastikan tewas dan lebih dari 100 orang terluka Ledakan itu bertepatan dengan kunjungan delegasi senior pejabat Cina ke negara itu Termasuk Wakil Perdana Menteri He Li Feng yang tiba di ibu kota pada minggu malam Perdana Menteri Pakistan Sebas Syari mengutuk ledakan hari Minggu di media sosial menyampaikan bela Sungkawa kepada para korban dan bersumpah untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dari newsroom serajung perma demikian informasi pagi di sis 1 Agustus 2023. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali so pagi 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi bisa Anda akses di situs internet www.slambyfm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Slamby Sudah doang, wassalam.